Sorry to say, ceramahnya nggak bisa panjang Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi Sengaja ceramahnya nggak dipanjang-panjang Itu trik Ustaz Ebi biar diundang lagi Ada pernyataan, ada pertanyaan Oke, okay. yes, yang mau nanya Boleh, Ibu boleh dipasilitasi Oke okay, pak, tiga pertanyaan saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suharsono, Pak. Suharsono. Jadi sudah termasuk manula. Jadi begini, apa yang disampaikan Ustaz tadi menarik sekali. Jadi ee, membahas masalah surat Al-A'raf tadi. Jadi pertanyaan saya begini, Pak. Kenapa sih orang Islam itu, saya ini kan sudah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 sampah aja kita kadang-kadang mengerik. Saya tadi dari rumah ke sini ya. dia namanya sampah itu di sungai itu sampai penuh dengan sampah. Di mana Islam kita ini di mana katanya mayoritas muslim. Jadi mohon ini pernyataan saya mungkin ya merasa apa ya? Kok Islam itu serba ketinggalan ya. Jadi mulai dari sosial ekonomi, teknologi, bisnis itu kita udah Apa penyebabnya, Pak ya? Islam ya itu apa? seperti jalan di tempat. Apakah kita ini sudah kena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 There's not a free minute practical life give to the life of your theory. Setiap menit, setiap detik, manusia beragama itu teori. Katanya anadopatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Bapak lihat sampah di mana-mana. Sumpah sampah. Okay? Berkembang baik sepertinya, tapi tidak berkembang biak. Seperti berkembang biak, tapi tidak berkembang baik. Islam hari ini, seperti makanan yang dicabik-cabik oleh orang yang rapar. Karena hubudunnya, Pak. Islamnya dijual.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 tukang bubur naik haji tukang haji naik bubur Layap Layab qominal Qur'an rasmuhu, tidak ada Qur'an kecuali jadi kaligrafi saja, tidak di hati lagi. Layap qahu nabia, al-Arab 109. Lalu tidak ada lagi masjid, kecuali bangunannya saja. Sampai ada satu hadis, satu ketika ibu lewat masjid Widyatama, cucu kita bilang gini, dulu ayah nenek kakek mumpu tuh kalau hari Sabtu di sana tuh, di sana tempatnya udah penuh sama rumput. Mereka mengarahkan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 biar tidak ada trikamera jangan diterjemahkan dulu Rasul dititipi sebuah ungkapan dari Allah Allah oh, Rasul katakan Rasul Rasul berkata kalau ini kaumit tahodu hadal Quran mahjuro ya Rabb, sesungguhnya umatku sudah mengacuhkan Quran menghijrahih mahjuro so artinya apa ya Tuhanku sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al Quran ini diabaikan cara ada tidak dibaca, dibaca tidak dipaham, dipaham tidak diamalkan, diamalkan tidak ikhlas, debatable, debat tidak ada solusi, yang ada sensasi, tidak jadi pot of solution jadi pot of problem, ya jalan di tempat, apa penyebabnya? Lokomotif kemunduran Islam, hubud dunia. Saya sering dituduh nyeri hati, sakit hati kalau ada yang mau mengundang. Sarivi tarifnya berapa ya? Emang orang PL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 Yah okay, dari akwat ada, ada yang nanya lagi? Boleh boleh, Ikhwan kembali. Ibu-ibu tuh rata-rata nggak -rata mau naros, pengennya ditarosan. Shock Ikhwan Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. dari mana Mas? Saya Igar Pak Ustad dari Universitas Yudha. Saya lihat dari tadi ya. sok aku mau nanya apa? Sebelumnya Pak Ustadz, izin menyampaikan sesuatu dulu Curhat Sob Alhamdulillah sering lihat kajian Pak Ustadz di Youtube Pak Ustadz Kalau Jakarta punya Yusuf Mansur, kalau Bandung punya Youtube Manjur ya Sob, apa yang anda lihat? Tapi berhubung kerjaan saya di luar Bandung Jadi susah rasanya untuk bisa melihat kajian Pak Ustadz secara live seperti ini Pak Ustadz Iya, udah susah rasanya Aku tambah kamu, kami Yuk, terus Tapi Alhamdulillah Pak Ustadz Sekarang Allah bawa Pak Ustadznya sendiri ke Universitas Kita ya, di Widya terus, okay. terus mau dimengal kebana hubungan kita <tuh> Allah Alhamdulillah Oke lanjut ke pertanyaan saja Pak Ustadz Siap e, Mengenai kedekatan dengan Al-Quran Yang Pak Ustadz barusan bahas Mungkin e, saya merasa masih sangat jauh gitu Pak Ustadz Dari kata dekat dengan Al-Quran Dan mungkin minta motivasi atau Seperti apa sih Pak Ustadz dulu jalan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 ja sempä tersesat lama. Dirmantan, maafkan aku yang dulu. kalau dulu aku belum syariat. Liat kalian ahwat, rasanya tak kuat, pengen ke minima. Belikan kalian coklat. Biar kalian tau, aku punya niat dan tekad. Sekarang sorry, bukan tabiat yang berubah. Akunya udah syariat, gak konvensional lagi. Siapapun ahwat yang memikat, aku beri dia coklat. Karnia akunya udah syariat. Asal jangan lebih dari empat, ku beli kalian seperangkat alat sholat. <tik> my hijrah, my adventure. Untuk kembali ke Quran itu, tadi, Muhammad 24, banyak penghalang. Tapi akhirnya, kalau kita dengar tiap hari, terbentuk araram biologis, Alhamdulillah, bu, tahadus binikmah, walaupun saya saya gini, burger kill, ngaji saya belajar tartil sama ustadet.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 Guri-gurinya, guri-gurinya, dua kali ya kalau satu kali ah itu. Itu fakta. Dengarkan tiap hari sama yang ada terjemahnya. Jadi tetek-tetek loading langsung. Kayak kita dilatih cebok ke tempat itu tiap hari. Walaupun mati listrik ketika buang air besar, Omeh oh, mau akan Pasti kadinya atau ke dahar lah. Aliran red. Langsung kan numpanan. Oh. Quran juga. Malah istri saya sering bilang ini, "Ah, kalau apa ngelindur bahasa indonesia na, ngigo. Ah kalau ngigo teh ama maca ayat we. Berarti itu sapa poenana?" Innamal amalu bil khowatim. Ayat tukang roti di roti keju, roti kacang, atau berak kereta di garacondong. Ditalkin nene, "La ilaha ilallah, suukna sana. Karena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 Nggak berapa hari apa jam berapa diupload set orang like mandala Allahu harin misu ajri berapa orang lihat lalu terajak sejumlah itu pahalanya ini multi level marketing dalam Islam coba di, di gimana gitu ya Ust. EPI kadang sok salut ke diri sorangan saya mah kenapa Ustaz EPI tarangna lega karena berpikirnya futuristik tahu hal-hal yang enggak terpikir masalah kalau lihat wajah saya wajah mana nih Jawa Jawaban dari masa depan kalian. Jadi ibu salah kalau nafsinya gitu. Ibu nggak diundang, orang beriman pun pasti datang walaupun tidak diun, diundang. Kenapa? Karena satu frekuensi, satu resonansi. Jadi ketemu di frekuensi yang sama. Ini yang disebut silaturahmi. Ayo namu tahabuna Mana dulu yang berkumpul dasarnya ruh aku katanya. Islam, bijalat, silaturahmi, keren. Maka nanti sore ada judul keren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 Cahayai hati setiap kami Binuri Dengan cahaya Hidayatika Petunjukmu Kama sebagaimana Nawartal ordo Engkau cahayai bumi ini Binuri Dengan cahaya Samsika Mataharimu Abadan-abadan Selama lamanya Allahumma ya Allah, ini aku Amin. Subikah, berlindung kepadaMu. Min ilmilah yanfa dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wamin kol bilayyasha dari hati yang tidak pernah husuk. Wamin nafsilat asba dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Wamin doain. La yustajabalaha Dari doa yang tidak diijabah Rabbi Ya Allah, Ya Rabku Zidni Tambahkanlah kepadaku Ilman Ilmu Warzukni Dan rizkikanlah kepadaku Pahman Pahman <tum> Rabbana <ternyata> antina fid dunia Hassana Wabia'i Raffi Hassana Wa kina azabannan Subhanallah Rabbika Rabbijatia Masihpun Eh, uh, penutup, boleh? Dengan pantun boleh? Kacisitu, melikopea, sakitu, weh ah. tomat, aya pute, tamat, eih. Jidik, boleh? Kacike pondok, kacike panjang. Amrok, nadi cissitu. Rek ponok, rek panjang. Amrok, nama sakitu.